Mitra bisnis, untuk mengurangi beban subsidi listrik di anggaran, pemerintah merencanakan menaikkan tarif listrik lagi. Dan kali ini akan diberlakukan lebih masif kepada enam kelompok termasuk rumah tangga, industri, dan pemerintahan juga. Kenaikan akan dilakukan secara bertahap setiap dua bulan, dimulai dari 1 Juli mendatang, dengan rentang kenaikan 5-12%. sampai 12 persen. Ada komentar kenaikan ini adalah solusi instan pemerintah meringankan anggaran tanpa memikirkan secara komprehensif manajemen energi yang efisien. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Franky Sibarani. Pak Franky, apa komentar Anda soal ini? Ya, yang pertama, saya sebut bahwa pemerintah itu irasional, ya. Jadi, hanya untuk... Pendapatan sesaat tetapi justru mengorbankan industri yang jauh kontribusinya terhadap pendapatan itu yang besar. Ya, Yang kedua, dampak kesempatan kerjanya juga diabaikan. Apakah itu pertumbuhan industri ya, maupun tutupnya industri. Nah yang ketiga, saya kira memang sudah dalam situasi yang panik. Karena kepanikan itu dilihat dari upaya yang tadi Anda sebutkan. Jadi saya pikir memang tidak berani... Mengambil keputusan-keputusan itu yang sebenarnya memang harus tetap mendorong pertumbuhan, bukan justru untuk ya pertumbuhan industri yang ada. Karena itu mungkin saya mengusulkan, yang pertama itu jalan listrik ini ya justru harusnya dibatalkan yang kenaikan untuk I-4 dan I-3 TBK. Ya Harus dibatalkan Harus didorong pertumbuhan harusnya Bukan justru malah adanya kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif Itu satu Terus yang kedua Pemerintah sebaiknya menaikkan yang rumah tangga ya, Yang 450 dan 900 Satu yang paling besar Sebetulnya yang paling mendasar itu adalah begini Pemerintah itu di dalam menghitung 450 dan 900 Selalu menggunakan double standar. Kalau di dalam menentukan upah Ya kalau kita lihat kenaikan UMR dalam 4 tahun terakhir itu sudah hampir 100%. Sementara kita tahu bahwa sebagian besar pengguna 450 dan 900 itu adalah mereka juga yang bekerja di industri. Tapi pemerintah tidak menggunakan pendekatan itu, ya. Nah, sebenarnya dengan menaikkan katakanlah 30% atau 25% dari harga atau tarif listrik 450 dan Rp900 sekarang, sudah bisa mendapatkan pemasukan kira-kira sekitar 8 triliun. Nah, itu yang harusnya dilakukan. Ya, itu kan irasional. Itu panik, ya. Itu menimbulkan ketidakpastian. Saya pikir pemerintah terus akan didrive oleh defisit neraca. Jadi neraca anggaran menjadi drive. Bukan pertumbuhan atau kesempatan kerja. Pertanyaannya kan, apakah pemerintah berani menaikkan BBM saat ini? Di saat di mana pemerintah sudah, katakanlah, Pak Sb sudah tidak tidak perlu kuatin sebetulnya. Kalau mau naik naik kan sekarang gitu. Pak Sb ini kan sudah terakhir ya. Ya kita tentu berharap supaya pemerintah berani untuk tidak mengambil kebijakan yang populis. Apalagi pemerintah kan sudah posisinya tidak pada posisi yang untuk maju di dalam pilpres. Harapannya kan tentu kebijakan ini memberikan satu keleluasaan. Demikian Ketua Apindo Franky Sibarani. Saya Wendy Lim.